Kita goyang lagi bro, tentunya masih bersama New Metro Pasti Aja, aja. Ayo kumul kita goyang lagi Ngarang salah kok lirikmu kok Mas. <laughs> Gawe dhewe. Lirik emang apa? Margo wargo jiwa raga ki apa? yoso ya. <laughs> Meneh. Ya. Sapa arak di Panas ya. Tadi fotonya kelihatan enggak? Kan ada matahari di belakang sana. <laughs> Hah? Blereng. Uh, blereng, guys. Aksih. <laughs> Sambon tipa ringi.